قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤت الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Waszarul umori muchdata tucha fainna kulla muchdata ten bida, wakulla bida ten walala, wakulla dolala ten finnar. Ichwani filla hua hua hua ti fiddin, ażani ula hua jakum. Alhamdurillah, Sapantasnia bagi kita, Manusia, jangdulati kita kan għale awwa subahana hua ta' untuk banyak brusukur, kubada awwa subahana hua ta' għala, atas sekian baca sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita diantara sekian banyak nikmat tersebut Allah memberi hidayah kepada sebagian manusia untuk cinta kepada ilmu kenapa seperti telah dijelaskan tadi bahwasanya ilmu adalah pintu dari segala macam kebaikan Oleh karena itu Kalau ada orang Dia semangat Dalam menuntut ilmu Ini berarti ada tanda-tanda kebaikan Pada hatinya Artinya hatinya berarti dalam keadaan lurus Dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Kenapa? Karena hati yang sehat Dia mengetahui Apa yang bermanfaat bagi dia Allah subhanahu wa ta'ala Telah bersirman Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallzina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa darajat. Hati yang baik mengetahui hal ini, mengetahui janji Allah, bahwasanya dengan ilmu maka seorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan iman, ya. Oleh karena itu Rasulullah s.a.w Tidak pernah diperintah oleh Allah ta'ala Untuk meminta tambahan sesuatu Kecuali tambahan apa? Tambahan ilmu Wa rob robbi zidni ilma Dan katakanlah ya Nabiullah Muhammad Robbi zidni ilma Ya robku tambahkanlah kepadaku ilmu Ini menunjukkan bahwasanya Akan pentingnya ilmu Ya Dan semoga ya Ini merupakan tanda yang baik bagi kita semua ya. Karena kita telah berkumpul Di suatu tempat yang suci Yaitu Bait min buyutillah Rumah dari rumah-rumah Allah Yang dimana Rasulullah SAW pernah bersabda Majdama'a qawmun Fi baitin min buyutillahi Illa Hafad alaihimul malaikah Wa nazilat alaihimul rahmah Ya Wa nazaratu alaihimu s wa gosyatu alaihimu ar-rahmat Bahasanya Tidaklah suatu Kaum itu berkumpul Fi baitin buyutillah Di suatu rumah dari rumah-rumah Allah Yatluna kitabu Allahi wa itadara sunaha. Yang mereka itu membaca Al-Quran Membaca kitab Allah Dan mempelajarinya Kecuali malaikat akan turun kepada Mereka Memenuhi mereka dan ketenangan Akan turun kepada mereka Dan rahmat akan turun kepada mereka ya Semoga kita termasuk dari Orang-orang yang telah dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi Ikhwanifillah Zaniyallahu'ayakum Sebagaimana topik yang telah Disampaikan oleh Panitia Kita dalam kesempatan kali ini Akan bahas masalah Al-ilmu Tentang pentingnya Ilmu ya Sebelumnya tentu harus kita pahami al-ilmu itu apa? Tentunya kita harus paham tentang definisi ilmu. Sebagai ulama mengatakan bahwasanya al-ilmu adalah idraku syai' ala huwa alaihi idrakan jaziman. Idraku syai' yaitu mengetahui sesuatu sebagaimana keadaannya ya dengan tanpa ragu. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat yang ada itu adalah ilmu. Artinya apa? Seandainya ya, antum ditanya, "Fakultas teknik di mana?" Antum tunjukkan fakultas teknik arahnya sebelah sana, berarti antum punya ilmu tentang di mana fakultas teknik tersebut. Posisinya di mana, antum? Antum tahu. Sesuai kenyataan enggak? Kalau sesuai, berarti apa yang disampaikan tadi adalah ilmu. Kalau tidak sesuai, maka namanya jahal. Keboh, kebodohan. Oleh karena itu ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ya. Lawannya ilmu apa? Al-jahal. Bodoh, goblok dan yang semisalnya, ya. Apa? Mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Dan bodoh itu ada marotip, ada tingkatannya sebagaimana ilmu juga ada tingkatannya Anak ingin sampaikan tentang masalah jahal karena penting dengan orang-orang yang menuntut ilmu ya, bodoh itu jahal hmm. ada dua yang pertama jahlul basit yang kedua jahlul murakab bodoh kuadrat ya. yang pertama jahal basit yaitu jahal yang ringan maksudnya apa Kalau seorang ditanya tentang suatu permasalahan, kemudian dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, maka ini yang dinamakan dengan Jahul basit. Memang dia tidak tahu, dan dia tidak pura-pura untuk mengetahui. Ketika ditanya di mana, misalnya fakultas teknik, saya tidak tahu. Kenapa? Mungkin saya orang orang baru, jadi saya tidak tahu di mana fakultas teknik. Jujur, dia tidak tidak tahu. Ini masih mending daripada orang yang yang kedua yang jahal dua-duanya tercelah ya karena orang Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang berilmu dan mencela orang-orang yang jahal. Adapun yang kedua jahal murakab yaitu dia mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan hakikat yang ada. Misalnya dia ditanya di mana masjid Pogung Raya? Dia bilang masjid Pogung Raya di sana, padahal dia sekarang sedang berada di masjid Pogung Pogung Raya misalnya. Ya mungkin di sana kan banyak masjid. Bisa jadi kalau dia tunjuk ke arah sana, kemungkinan tidak benarnya. Dia sebenarnya tidak tahu, cuma supaya tidak diketahui dia itu bodoh dengan keadaan sini maka dia nunjuk saja ke arah misalnya ke arah sana. Karena di sana banyak masjid. Insya Allah di antara masjid-masjid itu ada masjid Pogung Raya. Ternyata nggak ada masjid Pogung Raya ya di sini ini. Ini namanya Jahulul murokap, jahal kuadrat. Kenapa dikatakan kuadrat? Pertama, dia tidak tahu hakikat yang ada. Ya tahu? Dia tidak tahu ilmu yang sebenarnya. Bahwasanya masjid MPR itu di sini. Yang kedua, dia tidak mengetahui bahwasanya dia itu bodoh. Tidak mengakui bahwasanya dia itu sendiri sedang dalam keadaan bodoh. Artinya dia sok tahu. Ya. Oleh karena itu, ya kita jangan sampai terjatuh di antara dua kebodohan ini, ya. kalau kebodohan yang pertama, jahal basit itu tidak mengapa, kalau memang kita tidak tahu dan kita mengatakan saya tidak tahu itu lebih baik daripada kita memberanikan diri untuk mengucapkan sesuatu yang kita tidak ketahui baik perkara dunia apalagi perkara akhirat karena ancamannya besar berbicara tanpa ilmu tentang masalah akhirat baik jahal basit maupun jahal murokab ya tapi jahal basit dikasih udzur oleh ulama. Kenapa? Karena memang orang kalau tidak tahu yang wajib bagi dia dia mengatakan saya tidak tidak tahu. Dan ini tidak tidak tercela ya, yang lebih tercela yang kedua ya. Ikhwani fillah azanillahu ya. Ada kisah tentang seorang namanya Al-Hakim Tauma, Orang ini kalau biasanya ulama membicarakan masalah jahal murakkab dimisalkan dengan si dia ini namanya Al-Hakim tauma. Kenapa sampai dia disifati dengan jahil murakkab? Karena dia itu pernah berfatwa. Ya, berfatwa. Ngerti fatwa kan? Tentang fatwa. Dia berfatwa kepada masyarakat agar mereka itu menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki majanan, gratisan, tidak usah pakai ma mahar. Yuridu bila jannatin Naim. Dia pingin dengan fatwa tersebut dia bisa mendapatkan surga. Niatnya baik nggak ini? Baik nggak? Dia nikahkan anaknya kepada orang lain tanpa mahar. Niatnya baik nggak? Baik. Dia pingin apa? Pingin surga. Tapi ulama mengatakan dia itu jahal murokap, jahal kuadrat, bukan Abu jahal tapi Abu Jahl lain. Kenapa? Karena dia telah berfatwa tentang masalah agama Tanpa ilmu Dan mahar Itu merupakan Syarat sahnya nih nikah Kalau tidak ada mahar Maka nikahnya tidak tidak sah Niatnya baik enggak? Baik, nikahkan anaknya tanpa mahar Nikahnya sah enggak? Sah tidak? Tidak sah karena tidak terpenuhi syarat Atau rukun dari nikah tersebut Amin ya Ya Nah ini diantara orang berfatwa Tanpa ilmu dalam masalah Agama, walaupun niatnya baik Tapi dia keliru dan berbahaya Kenapa? Kalau seorang nikah tidak sah Bisa terjatuh dalam per perzinahan ya. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya Himarnya, ada orang Sampai berlebihan mengatakan Himarnya yang dia tunggang itu mengatakan apa Laukana lau ansafad dahru Lakuntu arkabu Lianmi jahil basit Waswahibi jahil murukab Kata Himarnya mengatakan apa? Seandainya zaman itu adil Tentu saya yang naik Si Hakim Tauma ini Namanya tadi siapa Hakim? Tauma, bukan dia yang naik Saya Kenapa? Karena saya jahul basit Kata keladainya. Adapun dianya itu jahul Murakab, katanya begitu Ini diantara contoh-contoh tentang Berfatwa tanpa ilmu Dan Memang sejak Jau-jau Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan tentang bahayanya berfatwa atau berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu ya. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl 116 Wala takulu taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadza halalun Wahada hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innallaha Inna, inna ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Kata Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah Kalian berkata Dengan apa-apa yang telah disifatkan oleh lisan-lisan kalian Dengan lidah-lidah kalian Hatha halal Wahatha haram Ini hukumnya apa? Halal Ini hukumnya haram Litaftaru ala Allahil kadhib Untuk berusaha di atas nama Allah ya. Sungguhnya orang-orang yang berusaha Berusaha atas nama Allah Maka mereka tidak akan beruntung Ya banyak ya manusia sekarang Tidak tahu bahasa Arab ya. Huwa huma hum artinya yang bahasa Arab sangat dasar saja dia tidak tidak paham. Hafal hadis nggak hafal. 10 hadis saja tidak tidak hafal. Quran 1 juz saja tidak hafal. Tapi karena dia seorang dokter atau seorang magister kemudian ditanya masalah agama, ah dia pun ngomong masalah agama. Kenapa? Karena dia punya kedudukan di masyarakat ketika ditanya masalah agama, dia berani untuk berbicara tentang masalah agama, padahal hadis 10 aja tidak hafal Quran 7 saja tidak hafal bahasa Arab tidak ngerti sama? sama sekali antaranya sama antum ya. kalau ada seandainya tukang becak pandai sekali naik becak, pandai sekali orang orang di atas becak pandai, luar biasa pandainya terus ngomong masalah matematika tukang becaknya bukan mahasiswa ya tukang becak yang biasa ya ngomong masalah matematika masalah yang rumit-rumit nggak -rumit, punya ilmu walaupun dia pandai dalam becak antum terima nggak? terima tidak? tentunya tidak karena dia berbicara bukan pada bidangnya kalau ada orang doktor ahli dalam masalah fisika luar biasa ngomong masalah fisika rumah semua dia bisa keluarkan tapi ayat gak hafal, hadis gak hafal bahasa Arab nggak bisa, terus dia ngomong masalah agama, kira-kira cocok nggak? tidak tidak cocok, kalau Antum tahu bagaimana juhudnya para ulama kerja keras mereka, para ulama untuk mendapatkan ilmu, Antum akan mengatakan orang ini terlalu berani Allah mengancam ya, hati-hati ya wala taqfuma laisa ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika janganlah kalian berbicara tanpa ilmu sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati-hati kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala antum enak saja sekarang ngomong, ini halal ini haram, ingat, ini masalah agama dan masalah agama semuanya berat kami akan lemparkan kepada engkau yang muhammad dengan perkataan yang berat tidak ada masalah agama yang ringan ya. semuanya berat dan antum akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau antum berbicara tanpa ilmu oleh karena itu Imam Malik rahimahullah dia di Madinah datang kepada dia seorang dari Irak dari Irak, jauh ya dulu bukan naik pesawat, satu jam sampai enggak naik apa? naik ontah, jauh mungkin berbulan-bulan datang ke Imam Malik, untuk nanya apa? nanya permasalahan-permasalahan yang timbul di Irak. jatang jauh-jauh tanya kepada Imam Malik 40 permasalahan dijawab Imam Malik berapa? cuma 3, cuma dijawab berapa? 3 ya Imam Malik kami dari jauh ini dari luar negeri ini ya era luar negeri kan dari luar negeri, walaupun naik kontak kok cuma dijawab 3 saja Ini ringan saja jawab sajalah. Biar nanti saya kasih tahu orang-orang di sana. Jawab saja istihad sajalah, intinya gitu. Is ngomonglah walaupun sedikitlah. Imam Malik tidak mau. Inna sanulki alayka kaulan sakila kata dia. Sungguhnya Allah berfirman, kami akan turunkan kami telah turun kepada engkau kaul sakila, yaitu perkataan yang berat, yaitu masalah din. Tidak ada yang ringan. Ya. Dari sini antum mulai tentang pentingnya masalah ilmu, ya karena dalam kehidupan sehari-hari antum akan berhadapan dengan masalah syariat iya enggak seluruh kehidupan ini ada aturannya dalam syariat karena islam adalah dinun kamil din yang sempurna semuanya telah diatur dalam syariat bahkan tata cara masuk wc pun telah diatur oleh syariat bagaimana doanya sampai berhubungan dengan keluarga pun ada syariatnya ya. oleh karena itu kita harus mempelajari ini sehingga kita tidak kenal dengan tidak terjatuh dalam jahil basit dan tidak pula terjatuh dalam jahil murokkab ya sebagian orang ya masya allah kalau ditanya masalah ilmu masya allah semuanya ngomong apa tanya masalah apa saja tahu bahkan seakan-akan ada wahyu ada ada wahyu turun dari langit apa masalahnya tanya saja tanya, bahkan dia membuka pintu pertanyaan tanya saja, jangan malu-malu tanya saja, tanya-jawab tanya-jawab, tanya semua jadi jawab seakan-akan ada wahyu seakan-akan wahyu turun sama dia Rasulullah SAW saja kalau ditanya terus tidak ada wahyu yang turun, tidak mau jawab ha? banyak dalam Al-Quran banyak dalam Al-Quran banyak dalam anil quran disalunaka an kada yasalunaka kada Rasulullah tidak menjawab kecuali setelah turun Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah punya ilmu Baru Rasulullah menjawab. Ini seorang ditanya tidak buka quran tidak buka hadis, tidak punya hafalan, tidak punya apa-apa berfatwa terus ngomong. Oh, ini hukumnya begini. Ini hukumnya gini. Ini hukumnya gini. Ini berbahaya sekali ya. Dan ini sering menjakiti anak-anak muda. Kenapa? Anak muda itu semangat berdakwah tinggi. Harus diakui anak muda itu semangat berdakwahnya tinggi. Ya. Ngalang ngalain yang tua tua. Tetapi hati-hati. Ya, kita berdakwah tentu harus punya ilmu. Benar Rasulullah mengatakan, beliwaan nih walau ayat, beliwaan nih walau ayat. Sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat ayat atau bukan itu ayat atau bukan ayat, yang disampaikan apa ayat atau hadis ya. bukan pakai pikiran sendiri yang disampaikan Rasulullah satu ayat pun sampaikan, tetapi adalah ayat bukan pikiran sendiri ayat yang dipahami oleh Rasulullah SAW penafsirannya, dan dipahami oleh para sahabat penafsirannya ya Kita harus menyampaikan ayat Sesuai dengan tafsiran Rasulullah Dan sesuai dengan tafsiran para sahabat Dan Ikhwan fila azan ya Allah Di saat-saat sekarang ini Ilmu semakin Berkurang Ahlul ilmi Orang-orang yang berilmu semakin Jauh ya. Sebagaimana pernah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud Akan datang kepada kalian fitnah Yaitu Iza surat khotibakum wa ulama hukum kalau sudah banyak ahli khatib kalian tetapi yang berilmu sedikit ya. dan ini telah terjadi di zaman kita artinya semua orang sekarang bisa khotbah bisa nggak antum saja suruh khotbah bisa masalah agama bisa tapi apakah antum tahu tentang masalah din bahasa Arab saja enggak bisa misalnya ya atau hadis saja tidak tidak hafal ya Dan orang itu memang kecenderungannya senang untuk beristihad, untuk mengeluarkan pikirannya sendiri. Ini berbahaya ya. Dia tidak lagi melihat pada Al-Quran dan Hadis, dia beristihad dengan dirinya sendiri, dengan kemampuan dia, kemudian dia mengeluarkan hukum. Ya. Seperti ini. Alhamdulillah, Azza wa Jalla. Tadi, ya, telah kita bahas masalah ilmu pengertiannya. Kemudian telah kita bahas juga Masalah jahal Bodoh, pengertiannya apa Dan tadi telah kita singgung bahwasannya jahal ada dua Jahlul basit dan jahul Murokab, jangan sampai kita terjatuh Di jahal murokab, adapun kalau Jahal basit tidak mengapa Karena seorang itu mengatakan tidak tahu Itu memang begitu kewajibannya ya. Malaikat saja ketika ditanya Tidak tahu apa, dia pun mereka Mengatakan kami tidak, tidak tahu Nah para ulama juga demikian, oleh karena itu diantara yang diajar karena para ulama kepada murid-muridnya yaitu berani mengatakan saya tidak tahu sehingga ada mengatakan La adri sulutul ilmi. bahwasanya perkataan saya tidak tahu itu setengah atau sepertiga ilmu antum harus berani-berani mengatakan saya tidak tahu, walaupun dihadapan orang orang banyak kalau antum malu mengatakan saya tidak tahu Maka bahaya. Akhirnya antum ngomong sesuai dengan pikiran antum dan yakinlah antum mesti banyak kelirunya karena agama ini luas dan tidak berbicara tentang masalah agama kecuali orang-orang yang telah mutamakin, yang telah mumpuni dalam masalah agama. Ya, sehingga beranikanlah diri antum untuk mengajakkan saya tidak tahu masalah apa saja, hatta masalah kecil yang menurut kita sepele katakan saja saya tidak tidak tahu selesai tidak ada tidak ada lagi tanya jawab di hari kiamat nanti tapi kalau Antum mengatakan hukumnya kira-kira begini hukumnya mungkin begini hukumnya mungkin begini nah, antum akan ditanya mungkin mungkin antum itu akan ditanya pada hari hari kiamat dan ingat tidak ada perkara agama yang ringan inna sanulki sakila ya fila filal zaniyaulah wa sekarang kita lihat bahwasanya di ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali ya pujian-pujian Allah dan Rasulullah sallallahu kepada orang yang berilmu. Tentunya yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Karena Rasulullah sallallahu bersabda, yuridillahu bihi Barang siapa yang Allah ingin pada kitu itu kebaikan, maka Allah akan buat dia Fakih paham tentang masalah agama. Ya. Dalam satu hari siangnya Rasulullah mengatakan Allah itu benci kepada orang yang paham tentang ilmu dunia dan jahil dalam ilmu agama. Ya. Dan ini banyak ya. Paham dalam masalah dunia, paham betul. betul, tapi masalah agama tidak tidak ngerti sama sekali. Jadi kalau antum Belajar agama Kemudian dimunahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memahami masalah agama Mudah-mudahan Antum atau kita termasuk dari orang-orang Yang telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita mendapatkan kebaikan Ya Karena antum melihat ya Antum lihat keluar Orang banyak sekali Manusia Indonesia ini berapa? 100 juta banyak sekali Yang nutut ilmu cuma sedikit Ya sekarang ngumpul-ngumpul gini kan hari minggu sekarang ramai banyak orang ngumpul-ngumpul ada ngumpul di lembah ngumpul di anu ngumpul di anu ya. kita ngumpul di di masjid jumlahnya berapa sedikit jumlahnya sedikit dibandingkan yang lain kalau antum melihat kali ini antum hendaknya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya alhamdulillah kita masih sempat terpanggil untuk mendengar pengajian kita masih sempat terpanggil untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kita masih sempat terpanggil mendengar sari hadis Rasulullah. Orang-orang di sana dengarnya musik, dengarnya ayat-ayat setan, dengarnya ayat-ayat siapa? Bon Jovi dan lain-lain sebagainya. Tahu kalau tanya masalah nama-nama penyanyi, hafal semuanya. Dari A sampai Z hafal semua. Lagunya hafal semua A sampai Z. Kalau tanya Bahasa Arab nggak ngerti, ah sampai z nggak ngerti. Karena bahasa Arab nggak ada huruf a nggak ada huruf z, nggak ngerti hadis nggak ada yang paham satu hadis pun tidak tidak hafal. Bagaimana antum berharap dengan Allah antum katanya ngaku cinta kepada Rasul hadis saja tidak ada yang hafal, ada yang dihafal hadisnya palsu, eh, repot. Seperti itu. Eh, seperti itu tentunya kita melihat hal ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Yaitu melihat sedikitnya kaum muslimin Yang ihtimam sama ilmu Tapi Alhamdulillah, akhir-akhir ini banyak ya, Para syabah, para pembunna-pemuda Yang ikhtimam kepada ilmu ya Ini merupakan tanda yang, yang baik Jadi, al-ilmu yang dimasukkan Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Yaitu ilmu syar'i Di antara dalil yang lain yang menunjukkan hal ini Sabda Rasulullah SAW Innal anbiya'a Lam yuarrisu dinaron waladirhaman wa warrosul ilma faman akhodahu akhodabi hazin wa firin sungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar itu duit dan juga tidak mewariskan dirham dinar emas dirham to perak wa in warrosul ilma tetapi mereka itu mewariskan ilmu ya kita tahu bahwasanya rasulullah saw itu seorang raja dahulu ya raja dari kaum muslimin Tetapi Rasulullah itu miskin Sampai entum tahu Hadis tentang ketika Rasulullah SAW salat malam bersama Aisyah Rasulullah SAW itu ya, Katanya Badannya itu bercahaya Benar nggak ini? Katanya begitu kata orang-orang Badannya bercahaya Kalau jalan di bawah matahari Tidak ada bayangannya Kenapa? Bayangin tertutup, tertutup dengan cahaya yang keluar dari Tubuhnya, katanya begitu Tapi ini tidak Tidak benar, kalau seandainya Rasulullah Begitu, tentu orang kafir dahulu Semua sudah pada masuk, is Islam Dan mereka tidak mengatakan Malihada Rasul Yang syifil aswak, aswak Rasul seperti apa ini Masa ada Rasul Yang makan dan jalan-jalan di pasar Kata mereka seperti itu Kalau Rasul jalan di pasar kemudian badannya bercahaya, tidak ada bayangannya, wah ini imas ya, taniya malaikat, maka orang akan masuk Islam semuanya. Nah diantaranya bantahan terhadap pendapat seperti ini, bahwasanya dalam satu hadis riwayat Bukhari, Rasul saw itu rumahnya kecil, antum kalau ke Madinah lihat di masjid-masjidnya, antum bisa lihat ya, bagaimana dulu besarnya rumah Rasulullah, kecil saja. Mungkin segini saja ya. Empat ini 1 2 3 4 itu sudah di tembok empat. Berapa tembok? Empat. tentunya kecil. Ini antara tiang lah, 1 2 3 4. Paham? Yang agak kelihatan Ada tiang 1 2 3 4 tiang di bawah ini ya. Kira-kira rumahnya sebesar ini, itu setelah di tembok berapa tembok? Empat. Empat maksudnya empat pagar. Paham? Ya tentunya kecil sekali. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat, untuk sujud saja nggak cukup kenapa Aisyah tidur di depan daerah sujud kakinya menjulur gini ketika Rasulullah ingin sujud Rasulullah korek dulu apanya. megang kakinya supaya kakinya ditarik kemudian Rasulullah sujud, karena tempat untuk sujud nggak cukup, rumahnya kecil dan Aisyah mengatakan saya nggak lihat Rasulullah ketika solat, karena gelap kan solat malam saya tunggu dulu kalau saya dipegang oleh Rasulullah baru saya menarik kaki kaki saya untuk Rasulullah paham ini, kata Isa apa? ketika itu rumah-rumah tidak ada lampu-lampunya karena memang sunahnya kalau malam dimatikan lampu-lampu Aisyah mengatakan karena rumah-rumah tidak ada lampunya, maka saya tidak bisa melihat Rasulullah, oleh karena itu saya tidak tahu kapan dia mau sujud saya tahu kapan kalau Rasulullah telah menyentuh kaki saya seandainya Rasulullah badannya bersinar bagaimana eh tunggu dulu saya sudah tahu ya. nggak perlu disentuh nah, ini dari juga bahwasannya menyentuh wanita tidak membatalkan utuh ini sekitar bahwasannya para nabi dahulu tidak mewariskan harta rasulullah rumahnya sempit apa yang diwariskan tidak ada yang mereka wariskan apa adalah ilmu ilmu apa ilmu fisika Ya. ilmu kimia bukan ilmu apa ilmu syar'i syar bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum kalian itu lebih paham tentang masalah dunia kalian oleh karena itu yang dimaksud ilmu syar'i kalau antum dapat di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis maksudnya adalah ilmu syar'i syar bukan ilmu dunia nah ini banyak di oleh orang do, ilmu, kita berilmu insya, dapat paham kita diangkat derajatnya ilmu apa kamu punya ilmu fisika hadis ada yang apa nggak ada siapa perawi saja bukhari hadisnya tidak tidak apa nah, seperti itu ya artinya ilmu syari namun wa bukan berarti kita melarang orang menuntut ilmu dunia tidak ilmu dunia sebagaimana perkara-perkara dunia yang lain perkara dunia itu kapan menjadi baik kalau antum niatkan untuk membantu orang kaum muslimin. Paham? Kalau dengan perkara dunia tersebut ilmu atau ilmu atau yang lainnya pokoknya perkara dunia, kalau antum niatkan untuk kebaikan, untuk membantu kaum muslimin untuk Islam, maka antum dapat pahala, ya. Kalau antum belajar jadi dokter ya, supaya jadi dokter, supaya bisa meringankan beban kaum muslimin yang mereka berobat harganya mahal semua. Antum niatkan kalau saya dokter maka saya akan apa namanya murah biayanya khusus anak pondok gratisan misalnya. Nah ini kan, masya Allah. Niatnya karena apa? Karena Allah subhanahu wa taala antum dapat pahala. Sejak antum belajar awal di UGM antum sudah dapat pahala. Ya. Tapi kalau antum niatnya, wah saya biar kaya biar antum nggak dapat apa-apa. Karena ilmu dunia itu sebagaimana perkara-perkara dunia yang yang lain. Ya. Kalau antum niatkan untuk kejelekan, ya. Ya kalau dokter kan banyak yang nyari, ya. katanya begitu. Makanya jadi dokter banyak yang nyari. Ya. Pasien maksudnya yang nyari. Akhirnya <laughs> antum cuma dapat dunia tersebut. Adapun secara pahala antum tidak dapat apa-apa. Kalau dia itu untuk kejelekan maka antum dapat dosa oleh karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, kulul ulumi siwal Quran mas golatun. Sungguhnya seluruh ilmu selain Al-Quran adalah perkara yang menyibukkan. Ya. Al ilmu makaulah fi haddasana Umafi wasa, Umasi wasaga was wasat syaitin. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu yang di dalamnya ada perkataan hadjasana. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i hadjasana itu apa hadis maksudnya? Menyampaikan kepada aku, menyampaikan dariku, dari sampai kepada Rasulullah. Itulah ilmu. Selain itu kata Imam Syafi'i, Waswas was syaitin, cuma waswas setan saja. Oleh karena itu, jangan sampai antum pandai dalam masalah dunia, ilmu dunia, antum jahil dalam masalah agama, ya. Dua-duanya perlu. Din perlu, dunia juga perlu. Tetapi janganlah orang terjun dalam masalah dunia kecuali setelah dia paham agama sehingga dunia itu mendapat pahala karena dia memiliki niat yang yang baik. Kali niat yang baik antum belajar jadi insinyur, jadi dokter, Ya, itu insyaallah untuk diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tergantung niatnya <tik> <tik> Sekarang kita berbicara tentang Keutamaan ilmu ya. Keutamaan ilmu itu banyak sekali Banyak sekali yang di katarasulla kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fi tola bila ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sekarang dalam keadaan jihad. Sampai dia kembali dan menuntut ilmu tersebut. Ya. Di antara hadis seperti itu. Jadi kata Rasulullah Wasallam, Man kharaja fi ta'la ilmi Fahuwa fi sabidillahi hatta yarji'a Yang keluar untuk menuntut ilmu Maka dia itu Sedang jihad fi sabidillahi Sampai dia kembali Karena memang Namanya agama itu Tidak bisa tegak kecuali dengan dua Jihad dengan ilmu Dan jihad dengan pedang Artinya dengan kekuatan Kalau antum ingin menguasai dunia harus ditopang oleh dua perkara ini ilmu dan dengan kekuatan kaum muslimin sekarang ini dua-duanya sedang dalam keadaan lemah ilmunya lemah pedangnya juga tumpul ya. akhirnya perlu perbaikan dari dua sisi ini, kalau antum tidak mampu perang-perangan antum belajar ilmu yang yang baik ya. karena kalau seorang berjihad tanpa ilmu Juga berbahaya ya Artinya dia bisa salah dalam Aturan-aturan jihad Dan Yang jelas yang bisa kita lakukan sekarang apa Adalah masalah ilmu Semua orang bisa belajar masalah ilmu Dan harus diusahakan ya Oleh karena itu anda nyinggung sedikit Masalah jihad ya Rasulullah s.a.w Ketika di Mekah Beliau tidak belum menyuarakan jihad. Ya. Kenapa? Karena ketika itu kaum muslimin dalam keadaan lemah. Setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah, barulah di situ ada ayat-ayat turun mengenai masalah jihad. Karena kaum muslimin sudah dalam keadaan kuat. Ya. Artinya syariat itu juga melihat sebab-sebab yang ada. Jadi mempertimbangkan juga masalah sebab-sebab materi. Kemudian yang lebih utama juga masalah iman, ya. Masalah iman. Kalau seorang berjihad itu dengan tanpa iman, maka seandainya kalau dia kalah itu adalah hal yang hal yang wajar. Ana sebutkan dalam satu ayat surat At-Taubah kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, <tuh> "Wa nasarakumullahu fi mawatin Wa yauma a'jabatkum katsratukum falam tubni'ankum syai'a. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dan telah kami tolong kalian di tempat-tempat yang banyak." Artinya Allah sering menolong kaum muslimin. Dan ketika perang Hunain, ya, kalian itu ujuk penyakit hati karena jumlah kalian yang yang banyak. Ya. Ketika kaum muslimin perang di perang Hunain, pasukannya banyak ketika kaum muslimin ujub maka langsung kalah ya oleh karena itu masalah aqidah masalah tauhid masalah hati masalah syirik itu perkara yang sangat penting ya seorang kalau berjiat kemudian dia melakukan kesyirikan seandainya dia kalah maka itu hal yang yang wajar sahabat saja ketika ujub kalah jumlahnya banyak semuanya sahabat rasulullah kalah nggak kalah kenapa karena ditimpa dengan ujub bagaimana pula dengan orang yang ketika berjihad sebelum berjihad, pakai jimat mandi kembang mandi apalagi mandi sumur sumur tujuh, eh macam-macam yang semua adalah kesyirikan-kesyirikan dan pintu-pintu kesyirikan ya. Nah, sehingga tawakalnya kepada jimatnya pakai tenaga dalam diisi dulu, baru perang ini perang mau cari menang apa? katanya mati syahid kok, apa namanya? pakai tenaga dalam ya. itulah artinya antum yang antum bisa lakukan sekarang ini adalah jihad dengan ilmu, adapun jihad dengan pedang insyaallah antum tanyakan kepada para ulama karena perkara-perkara adalah perkara yang besar yaitu perkara darah kaum muslimin kapan kaum muslimin wajib untuk jihad dan kapan tidak, itu perkara yang sangat besar, yang tidak pandas dibicarakan oleh orang-orang seperti kita ya. masalahnya kalau terjadi antum tanya kepada para ulama, ya yang mereka hafal hadis, ribuan hadis yang menghafal ayat, menghafal, antum tanya kepada mereka Jangan tanya kepada orang-orang yang hafal satu hadis. Jangan tanya kepada orang-orang yang hafal dua, dua hadis. Ya, tanya kepada yang hafal ribuan, ribuan hadis. Ya. Oleh karena itu agama tidak bisa tegak kecuali dengan dua ini, yaitu ilmu dan sinan dan pedang. Ya. Di sini kita akan sampaikan sedikit mengenai Fadilah dari faudail ilmu, ya. Yang pertama, banyak sekali ya. Antum bisa lihat, antum tahu ini sudah diterjemahkan belum? Sudah? Ya, antum situ ada Kitabul Ilmi, karangannya Syekh Shalih Utsaimin. Judulnya Kitabul Ilmi, karangannya Syekh Shalih Utsaimin. Coba antum cari di Toko Ihya ya. Toko Ihya. Bukan iklannya, enggak ada pesanan dari Ustaz Hafizi ya. nggak ada pesanan buat iklan nggak. Yang atau artinya Toko Ihya antum cari di situ. Terjemahan dari Kitabul Elmi karangannya Syekh Usaimin. Kalau nggak ada terjemahannya, antum beli yang bahasa Arab. Suatu saat antum bisa baca, insya Allah. Anak dulu begitu, ya nggak tahu bahasa nggak tahu baca bahasa Arab, anak beli saja, anak kumpulkan saja buku-buku bahasa Arab. Sudah banyak wah rugi kalau nggak bisa baca, harus belajar supaya nggak rugi. Angkanya, antum beli saja yang banyak, antum supaya nggak rugi antum kemudian belajar bahasa Arab supaya antum bisa baca buku-buku tersebut. Kalau ada terjemahannya beli yang terjemahannya ya kita bacakan dari kitab ini ya diantaranya bahwasanya ilmu itu adalah warisannya para para nabi kalau orang berbangga dengan warisan orang tuanya harta rumah mobil antum berbanggalah dengan warisan para nabi yaitu ilmu ya antum semakin banyak antum mengambil ilmu semakin banyak antum mengambil warisan para Para Nabi. Semakin banyak hadis yang antum hafal, semakin banyak antum mengambil warisan para, para Nabi. Semakin banyak ayat Al-Qur'an antum hafal, semakin banyak antum mengambil warisan para Nabi. Dan semakin tinggi pula kedudukan antum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanggalah kalau antum sudah menghafal satu hadis. Artinya, semakin satu hadis yang antum hafal, semakin bertambah antum harus semakin gembira. Ya. Karena ini adalah apa tanda yang baik bagi antum. Yang kedua di sini Adara antara ilmu dengan harta katanya bahwasanya ilmu itu tetap ada adapun harta itu punah ya ilmu tetap ada dan harta itu punah oleh karena itu ahlul ilmi seperti abu hurairah diulbah anhu ya yang dia belajar kepada rasulullah saw dalam keadaan lapar Yang perutnya beliau ikat dengan batu untuk menutup ilmu, menahan lapar, untuk bisa mendengar hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai sebenarnya beliau itu tinggal di daerah yang kaya, kemudian beliau tinggalkan untuk bisa belajar kepada Rasulullah Shallallahu Wasallam. Sampai sampai kadang-kadang beliau pingsan ya, karena apa, lapar. Ha. Sekarang beliau itu Anhu sering disebut-sebut oleh orang. Orang-orang yang tahu masalah agama artinya kalau hadis kan dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Adapun harta, ya dilupakan oleh orang. Hartanya hilang, orangnya pun hilang. Kalau ada yang dikenal yang dicela, Firaun, apa namanya, e, Korun, terkenal nggak? Terkenal ya, punya harta banyak. Tapi dikenal kenapa? Karena celaannya. Karena dia punya harta yang banyak, kemudian Allah masukkan dia ke dalam tanah sehingga sekarang orang mengatakan cari harta karun ya jangan cari di Jawa nggak ada carinya di luar negeri ya, seperti itu ya jadi orang punya ilmu insya Allah diingat semakin banyak antum beramal semakin banyak antum mendakwahkan ilmu antum semakin banyak orang mendapatkan manfaat bayangkan antum ngajak satu orang ngaji ya. dengan sebab antum seorang saja ngaji kemudian dia pun akhirnya belajar dan kemudian Akhirnya pun dia bisa baca kitab gundul Yang tadinya kitabnya gundul Kemudian kelihatan gondrong Dan seterusnya masyaAllah Antum dapat pahala Karena sebab Antum yang ngajak dia Ikut ngaji ya. Antum tunjukkan kepada orang tentang ilmu Maka Antum dapat pahala Karena mandala alal huda, ajruhu wa amilabi. Barang saya yang menunjukkan kepada kebaikan Maka Dia akan mendapat pahala Dan pahala orang yang beramal Gara-gara dia tadi ya. Semakin banyak Antum punya ilmu Semakin banyak Antum buka majelis Antum pulang kampung Sekarang orang kampung yang sholat berapa orang Yang sudah sholat di masjid Yang punya keyakinan sama Pak Dukun Berapa orang Arti yang murni benar-benar di atas tauhid Di atas din yang benar Yang diajarkan oleh Rasulullah wasallam Sangat sedikit Antum ajari mereka Antum ajari mereka Antum dapat pahala yang yang banyak Kemudian dia pun ngajar orang lain Akhirnya pahala Antum pun terus mengalir ke keantum ya selanjutnya ya bahwasanya orang yang punya ilmu itu tidak butuh untuk menjaga tidak susah-susah untuk menjaga ilmunya adapun orang yang punya harta dia sibuk menjaga hartanya ya masukkan ke dalam rumah ditutup dengan pintu besi digembok dengan ratusan gembok Sudah seperti itu, dia masih nggak tenang. Kuncinya dia pegang semua. Dia nggak tenang kenapa? Kalau datang perampok mana kuncinya? Dia terpaksa kasih. Perampok nggak mungkin buka langsung karena nggak bodoh. Tapi perampok akan datang sama dia. Mana kuncinya? Nah, kan dia kasih. Walaupun sudah seperti itu dia jaga, dia pun masih nggak tenang. Adapun orang yang punya ilmu, ilmu itulah yang jaga menjaga dia. Kalau dia keluar di jalan, banyak wanita, banyak perempuan ilmunya menegur dia. Bukankah antum tahu dalam al Allah melarang memandang wanita yang bukan mahramnya? Wa mu'minina yaguddu min abu Dalam al ada. Karena dia punya hafalan ayat. Kalau punya hafalan lagu tuh lihat-lihat lihat disuruh ngelihat. Karena hafalannya lagu. Oh, cantik ke malah ngelihat cewek. Kalau hafalannya ayat. wakulil qul lil mu'mina katakanlah kepada laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangannya ketika ada ilmu-ilmu menjaga dia daripada perbuatan maksiat dia pun menundukkan pandangannya ya seperti itu kalau yang lain juga demikian ya kalau ingin mendengar sesuatu kalau hafalannya hadis tentu dicegah hati-hati jangan mendengar orang yang sedang gibah atau orang yang sedang punya perbicaraan khusus antum jangan ikut-ikut nimbrung ya Kalau pengin ngomongin orang ilmunya negur, antum jangan ngerumpi, itu ghibah haram. Kalau punya hafalannya hadis, hafalannya musik apa dan lain-lain macam-macam malah putar. Pingin tahu kejelekan orang, putar kabar-kabari. Oh ini jelek, ini jelek, ini malah mencari-cari kejelekan orang lain. Ya. Terakhir yang anda dengar kabar kabari cek-recek -cek. nggak tahu sekarang apa, cek-recek apa anda nggak paham jelas terakhir itu yang dengar ada acara seperti itu ya. Ya itu acara yang tidak bermanfaat artinya antum habiskan waktu antum untuk mendengar seperti itu toh di dalam itu ada auratnya perempuan buka-buka aurat. Kemudian antum pun akhirnya mengetahui kejelekan-kejelekan orang lain ya, tidak bermanfaat ya. Kemudian <tuh> diantara antara fadilah aku taman ilmu itu bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke surga. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala ilal jannah." <tuh> Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan dia menuju jalan ke surga ya insya Allah antum tadi jalan ada yang mungkin sekilo ada yang mungkin dua kilo ya ada yang mungkin 100 meter intinya semua perjalanan antum dari kos-kosan ke ke masjid untuk menuntut ilmu kalau antum ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan mudahkan jalan antum menuju surga ya Hatimu harus yakin itu ya jadi ketika antum start motor atau jalan kaki antum hadirkan hadis ini sehingga antum semangat untuk menuntut ilmu ya wah nanti kalau di sana ditanya-tanya sama ustadg nggak jadi jangan gitu ya ini ini jalan menuju surga dimudahkan oleh allah untuk menuju surga oleh karena itu semangat untuk menuntut ilmu ya jalan insya allah dimudahkan oleh allah untuk memahami ilmu dan dimudahkan oleh allah untuk masuk ke dalam surga ya Kemudian diantaranya juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wafatul alimi alal abid kafatil komari ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim, seorang yang punya ilmu, dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu, ibadahnya rajin, tapi ilmunya kurang, pemahaman tentang dalil kurang, dia asal ibadah saja. Ya, kata Rasulullah, seperti keutamaan rembulan, apa namanya bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Ketika bulan purnama, bulan satu saja ya, seorang alim satu saja mengalahkan ratusan ahli abid orang-orang ahli ibadah tanpa ilmu. Ya, ahli ibadah diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti bintang-bintang, walaupun banyak tapi masih kalah dengan bulan yang satu. Kemudian manfaatnya apa? Sampai ke bumi. Rembulan itu sinarnya sampai ke bumi sehingga memberi manfaat kepada orang, memberi penerangan kepada orang. Adapun bintang ya, karena dia jauh maka cahayanya untuk dirinya sendiri ya. Tentu ini permisalan yang sangat sangat bagus. Oleh karena itu, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam pahala ketika melakukan Satu ibadah yang sama Antum berwutu Orang yang berilmu berwutu Sama butuhnya sama Tapi yang satu karena taklit ikut-ikutan bapaknya Atau ikutan kakeknya Yang kakeknya ikut-ikutan buyutnya Dan seterusnya Yang ada pun yang satunya karena ilmu Karena buka hadis Karena buka sohi bukhari Karena buka sohi muslim Karena buka kitab tirnizi Buku-buku kita sunnah Karena Seperti itu ya mendengar ceramah kaset para ulama ya beda dan pahalanya beda karena dia istiqomah Diingat betul ini karena Rasul karena Allah Subhanahu Wa Taala hadisnya seperti ini karena dia ketika berwudhu dia di atas ilmu oleh karena itu anda bacakan nukilan dari uh, Abu Zar Abu Dar diulohanhu yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az Zuhud dan juga Abu Nuaimah Jamaah dan ulama yang lainnya asar dari abu dar radiyallahu anhu dia mengatakan ya, ya habda naumul akias wa iftaruhum kifayat bituna sahrul hamqa wa sumuhum wallamizqalu darra ma ma'abirin wa yakinin agzmu indallahi min amthal al jibali ibadatan min al kata abu dar radiyallahu anhu Wahai apa namanya? Sungguh tidurnya orang yang ahli ilmu itu lebih baik dan mereka tidak berpuasa tidur dan tidak berpuasa itu lebih baik daripada ahli ibadah yang mereka tidak punya ilmu dan mereka sholat malam dan puasa. Ini kata siapa? Abu Dhar radhiyallahu anhu. Kata orang alim tidur. Tidak puasa Menurut Abu Darwia anhu, Lebih baik daripada Orang yang bodoh Yang sedang berpuasa dan sedang salat Sholat malam Yang jelas ini artinya menjadi Teguran baik kita bahwasanya ilmu itu penting Namun bukan berarti Kalau sudah punya ilmu boleh tidur-tiduran Tidak sholat malam, tidak seperti itu Artinya hata yang tidak salat malam saja Karena ada kesibukan yang lain Itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah Yang tanpa ilmu karena orang yang beribadah dengan ilmu maka dia diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu al-imam al-bukhari dalam kitab, kitabnya mengatakan membuat bab khusus tentang al-ilmu qoblal qawl wal-amal ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan bukan perbuatan perkataan dulu baru ilmu ya. karena tentu beda antara orang yang sebelum beramal dan berbuat punya ilmu dengan orang yang setelah beramal dan setelah berbuat kemudian mencari ilmu supaya bisa membenarkan apa yang dia perbuat ya. ya ini tentunya Fadilah yang sangat yang sangat besar ya bagi orang-orang yang yang berilmu <tuh> sini saya menyebut saya menyebutkan faedah-faedah yang yang lain yang jelas tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala Yarfailahu Ladina amanu minkum utul ilma darwajat Bawasanya Allah itu Mengangkat orang-orang Brima -orang beriman diantara kalian Dan orang-orang yang diberi ilmu darujad. Ya, Ini peringatan juga bagi orang-orang berilmu Dia itu Di atas keimanan ya. Artinya apa? Seorang yang berilmu Semakin banyak ilmunya Semakin banyak imannya Kalau semakin banyak ilmunya imannya semakin kurang, maka tadinya dinutut ilmu itu tidak ikhlas. Maka apa namanya? tuduhlah niatnya, ya. Dia punya ilmu banyak, hadis yang dihafal semakin banyak, ayat yang dihafal semakin banyak. Tetapi ketakutannya kepada Allah semakin kurang. Kalau orang ketika menuntut ilmu itu ikhlas, maka semakin banyak ilmu, semakin banyak ayat, semakin banyak hadis, Maka dia, ketakutannya kepada Allah Semakin besar, karena Allah s.w.t. berfirman Inna mayaqshallaha ladina Inna min ibadihi al-ulama yang takut kepada Allah itu, dari hamba-hambanya adalah Para, para ulama Kalau antum ilmu Banyak hadis yang antum hafal Ayat yang antum hafal, tetapi Antum tidak takut kepada Allah katakutan antum kepada Allah Tidak sebesar ilmu antum Sehingga antum ngomong seenaknya Antum mendengarkan seenaknya Nah, ini menunjukkan niat antum tidak tidak beres ya dan antum akan ditanya pada hari kiamat nanti. Waalaikum mukhtamin sampai sini aja dulu ya kurang lebihnya saya mohon maaf ya karena semalam ya maaf. Ana minta maaf ya karena semalam nenggak sempat baca yang banyak anak sebenarnya ingin menyampaikan banyak sekali cuma tadi malam Anak-anak -ana menangis sampai pagi, ya. Jadi mau baca, nangis lagi goyang anak lagi. Artinya, jadi kurang waktunya, anak nggak sempat baca ya. Ya, artinya ini taksir dari anak sendiri. Jadi, anak mohon maaf. Ya, Insya Allah nanti kita lanjutkan saja pada sesi yang kedua. Kalau mungkin ada yang tidak paham, ya silakan ditanyakan, ya. Karena memang tugas anak untuk memahamkan antum, ya. Silakan. Anas sendiri tidak tahu tentang asbabul hadal hadis. Artinya sebab-sebab adanya hadis ini. Balighu walau sambekan sampaikanlah padaku walaupun satu ayat. Tapi yang jelas sahabat di sana ada yang berilmu, ada yang ilmunya juga tidak sebanyak yang yang lainnya. Tetapi sahabat juga di antara mereka ya, seperti Umar dan tetangganya ya. Ketika Umar bekerja, tetangganya ini ngaji dengan Rasulullah Kemudian ketika Umar datang, dia pun beritahukan apa yang telah disampaikan Rasulullah kepada dia kepada Umar, walaupun satu ayat. Paham? Kemudian besoknya gantian Umar yang ngaji, Rasulullah anhu para sahabat tangganya itu tidak ngaji. Kemudian ketika datang kepada Umar, maka Umar pun memberitahukan kepada dia tentang apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Intinya bahwasanya menyampaikan satu ayat juga tidak mengapa tetapi dengan pemahaman yang benar. Ya. Karena tidak mungkin semua orang menguasai kitabullah, hafal Hapal Al-Quran semua, tidak semua orang bisa. Hapal hadis semua, tidak semua orang bisa. Tetapi apa yang Antum ketahui, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, walaupun, walaupun Antum tidak tahu yang lainnya, Antum sampaikan saja, tetapi dengan pemahaman yang telah Antum dapatkan. Kalau Antum cuma hafal hadisnya, Antum tidak paham tentang maknanya, maka sampaikan saja hadisnya. Ketika ditanya pemahamannya bagaimana, saya tidak tahu. Saya belum tanya Ustadz, saya belum baca tafsirnya, nah seperti itu paham? jadi sampaikan saja kalau memang antum ingin berdakwah, kalau tidak tahu paham, tidak pahamanannya, sampaikan saja hadis dan ayatnya, kalau paham sampaikan dengan pemahaman yang benar bukan dari pemahaman kita sendiri ada lagi mengenai yang telah kita sampaikan tadi ya Adapun hadis ini disampaikan oleh Syekh, tapi anda tidak tidak hafal perawinya, ya. Hadisnya Soheh tapi anak tidak hafal perawinya, cuma dalam kitab. Insyaallah kalau antum ingin cek, anak akan carikan apa namanya? perawinya, kemudian siapa saja yang meriwayatkan, tapi sekarang anda lagi tidak tidak menghapal siapa perawinya, ya. Dan ini perlu ya ikhwah ya, artinya terkadang orang menyampaikan hadis, ya. Antum lihat maknanya agak aneh, antum harus cek betul, ya. Artinya siapa perawi hadis tersebut, karena hadis itu ada yang soheh ada yang lemah, ada yang palsu ya, oleh karena itu tapi hadis ini soheh cuma tidak tahu perawinya kalau anda memang ingin tahu insyaallah mungkin besok kalau anda ada waktu anak carikan ingin perawinya saja atau dengan sekalian sanatnya insyaallah soheh insyaallah soheh ya. Insya sohe. ya maaf ya anak, memang gak hafal Emang gak apal roli-rolinya Ada lagi Walau alam ya, jadi dalam hadis itu walaupun satu ayat itu maksudnya ayat Al Qur'an atau hadis, Allah menjelas antum menyampaikan Al Qur'an, menyampaikan hadis itu boleh. Tapi dari tafsiran hadis ini anda sendiri belum lihat, ya tafsiran hadis ini anda sendiri belum lihat. Tetapi menyampaikan hadis dan menyampaikan ayat itu walaupun satu ayat, walaupun satu hadis boleh dengan dalil-dalil yang lain. Di antaranya kisah Umar yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari. Tentunya Rasulullah ketika mengajar mengajar ayat dan mengajar hadis ya kan atau fikih. Tetapi Umar ketika ketemu dengan tetangganya yang ngaji, maka tetangga yang tadi pun mengajarkan kepada Umar dan sebaliknya ketika Umar yang mengaji, Umar yang menyampaikan kepada tetangganya. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah ayat, hadis dan fikih ya. Adapun maksud ayat dalam hadis ini alam di anabulum ya. karena belum lihat hadis belum apa ngecek fikih dari hadis, hadis ini ya. Adapun anak ya namanya Viranda Andirja bin Abidin bin Lamelo dari Sulawesi Selatan, Sengkang, ya. bapaknya, ibunya Surabaya, ya. itu nama anak dan cukup antum panggil saja Viranda, antum tidak perlu panggil Ustadz ya, Viranda. Karena yang lain itu yang Ustadz yang sudah di pondok Ana masih belajar, belum selesai Belajar, ini pun karena darurat Artinya seharusnya Ustadz mujahid, hmm. tapi karena Tidak ada ya terpaksa kita nyerepi Atau menggantikan Ustadz mujahid ya. Jadi nama Ana Firanda Ketika Ana waktu di Madinah Masyaih juga artinya guru-guru Ana Itu juga heran dengan nama, nama Ana, namanya siapa? Firanda Firanda Akhirnya ada guru anak salah satunya mengatakan Kamu tuh viranda Sesuai dengan wazan Yang ngerti bahasa Arab ngerti ya Sesuai dengan wazan miranda Katanya, Katanya gitu Ini yang ngerti Yang ketawa yang ngerti bahasa Arab <laughs> Yang nggak ketawa insya Allah Ngerti juga suatu saat insyaallah Jadi ada wazan dalam bahasa Arab itu istilah wazan ya Jadi viranda ala wazni miranda Ada sorofnya Yaitu diganti fa diganti Mim diganti fa ya Ada kaidah soraf nggak ganti-ganti huruf ada kan? Nah mim diganti dengan fa jadinya Viranda ya. Sehingga dengan seperti itu ketika ada yang bertanya nama anak, Anda berikan kaidah soraf seperti itu orang nggak lupa ya. Setiap yang tanya Anda kasih tahu nama saya ini wazannya seperti ini sorafnya seperti ini. Jadi mereka nggak lupa-lupa ya karena mereka orang Arabnya, mereka ngerti masalah wazan. Atau kita yang Indonesia tidak tidak paham ya. Mungkin sambil di sini aja ya. Insya Allah kalau ada yang masih anu Ya ada masih diragukan bisa nanti kita ngecek bersama ya di buku di pondok di situ ada maktabah buku-buku sahih Bukhari hadis-hadis bisa kita cek bersama ya sebahanakulabi hamdik, asyhaduallahillah antasdaqfiru katubillaik, warahmatullahi wabarakatuh.